Mitra bisnis upaya perusahaan migas Prancis Total IMP untuk memperoleh perpanjangan kontrak pengelolaan blok migas Mahakam yang diketahui memiliki cadangan gas lebih dari 23 triliun kaki kubik serta selama berproduksi sejak tahun 1974 hingga 2011 telah menghasilkan 1,3 juta barrel minyak kembali mengulang sejarah tarik ulur dan kontroversi terkait upaya perpanjangan kontrak dari perusahaan migas asing di tanah air. Untuk membahas seperti apa kilas balik dari persoalan perpanjangan kontrak blok migas di tanah air, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Baik Pak Quick, seperti apa tarik ulur dan kontroversi perpanjangan kontrak migas di masa lalu? Nah, sekarang saya mau menceritakan mengenai pengalaman saya dengan Exxon. Exxon kan habis 2010, mungkin sudah tulis surat, tetapi lama puncaknya kan 2010 berarti. 2010 habis, tapi dia jauh-jauh hari Udah minta, waktu saya di di Babnas itu kan tahun 2000, 2000 2003 Waktu itu Pertamina itu perum Belum bersero, kalau hmm. bersero Aturan mainnya komisaris Pemegang saham pemerintah Perum itu mengatakan Yang bisa menyetujui itu Dewan komisaris, tapi aklamasi Satu, saja tidak setuju Keputusan ada di tangan presiden nah, Saya satu dari lima dewan komisaris ex officio karena Pak Penas nah terus waktu dibatkan di rapat gabungan direksi dan komisaris Pertamina itu mengatakan siap gitu tapi yang mengatakan gak siap Menteri Budiono Menteri Purnomo Menteri Laksamana Sukardi, Bamba Kesowo mengatakan saya tidak setuju kalau diperpanjang alasannya teknis karena itu Technical Assistance Cooperation kalau dia mau memperpanjang sebagai produksi sharing gitu nah, kalau saya no itu tidak Nah sekarang yang yang yang relevan dalam hubungan ini kan mampu tidak mampu sekali itu kan ditanya akhirnya kan mereka datang tetap besar besarnya menekan uh, presiden tuh, Di, di river ke saya presiden direktur vice presidennya menekan akhir-akhirnya sudah kalah argumentasi mereka menanyakan apa anda mampu ya mampu Nah, caranya gimana caranya? Anda saya pertahankan, semua pegawai saya pertahankan gajinya saya naikkan, lalu nah, terus nggak bisanya jalan kenapa? Saya itu mau mengambil alih kepemilikan, karena orang yang memiliki itu kan dapat dividen. Saya mau dividennya jatuh ke tangan pemerintah, ke tangan bangsa Indonesia. Salahnya di mana? Kok nggak bisa kenapa? Wong oh, ada yang yang kerja sekarang kan Anda itu kerja semua. Ah, Sekarang kalau Anda bilang enggak sudi bekerja sama bangsa Indonesia, Anda yang nasionalis. Nasionalis picky kan. Ya kalau gitu enggak apa-apa. Karena apa? Karena coba dong dilihat, hantri mereka itu untuk kerja, ngantri. Demikian quickanji. Beni Ramadi,